Dramasingka Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Yang diperhitungkan dalam riba fadl Adalah kesamaan kuantitas Ini bagian yang perlu kita catat ya Yang diperhitungkan Dalam riba fadl adalah Kesamaan kuantitas Bukan Kesamaan kualitas Sehingga untuk kualitas Tidak diperhitungkan Tapi yang diperhitungkan adalah kuantitas. Maka selama dia sama kuantitasnya, hukumnya diperbolehkan. Meskipun tidak sama kualitasnya. Taib. Dan ilah yang disampaikan oleh para ulama, kenapa kok kualitas di sini tidak diperhitungkan, justru ini menghalangi orang agar tidak melakukan pembodohan kepada orang lain. Jadi di antara ilah, Larangan riba fadl adalah untuk menghalangi pembodohan antar sesama kaum muslimin. Ada orang bawa beras, ya. kemudian datang ke orang yang nggak tahu tentang kualitas beras, lalu dia bilang wah berasnya ini bagus, berasnya seperti ini seperti ini, akhirnya dia terpengaruh. Bapak punya beras seperti apa yang kayak gini? Wah ini kualitasnya kawin sekian, pak. Kalau saya KW1, ORI 99 persen. Yang 1 persen plastik. dan ORI 99 persen. Kalau Bapak ini ORI 70 persen. Bisa saja dia menipu seperti itu. Akhirnya pihak yang kedua terpengaruh. Kemudian apa? Dia pun mau menyerahkan dengan jumlah yang lebih lebih banyak dan itu peluang penipuan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup celah terjadinya penipuan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Baru